Alhamdulillah, mudah-mudahkan kita untuk kembali berkumpul uh, di masjid yang mudah-mudahan penuh berkah dan juga di waktu yang penuh berkah, juga di uh, apa namanya, aktivitas yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja kita lanjut untuk uh, bahasa Arab. Kembali aja PR ya. Ya, untuk uh, apa? Uh, yang kertas lembar itu ambil yang nakirohnya, kan? Kemudian namanya nakiroh dia biasanya dijadikan abar, hobar ya. Karena muktadar nggak boleh nakir, nakiroh. Ya, muktadar tidak boleh nakiroh. Uh, secara garis besar ya Secara umum Muptada tidak boleh Nakiroh, jadi kalau ada uh, Kata yang berbentuk Nakiroh Maka kita jadikan khobarnya Karena memang khobar mufrat itu Dia bentuknya secara umum naki, Nakiroh ya. Kemudian diberikan sifat untuk uh, Khobar yang Mufrat ter tersebut Ya, Langsung saja Mereka um, Hada Kitabun Jamilun. Nama Santi, masyaAllah. Hada Kitabun Jamilun. Artinya ini kitab yang bagus. Iya, ini kitab yang ya. bagus. Ya, berikutnya. Zalika Faslun Kadirun. Nama. Itu uh, kelas yang besar. Nama Santi, masyaAllah. Zalika Faslun Kadirun. Ya, ya, berikutnya. Nah, Tilka khizanatun Gwaliyatun Itu almariyang mahal Nah, Mas Shanti Tilka khizanatun Ya, Berarti sudah paham semua ini Masalah pasangannya ya Pasangan mudhakar, mudhakar, wanas, wanas. Ya. Nah, berikutnya Yang nomor lima itu Saya kurang paham, ya, Ustaz Nomor ya? lima apa ya, saya tidak membuat soalnya abun, abun, ya abun Bapak, Iya, uh, maksudnya bapak ini dijadikan khobar Misalnya uh. ada Abu Hu Ammar. Uh, habis khobar dikasih sifat bu. Bapak yang ganteng, biasanya gitu sukanya yang kalau yang gendut ya. <laughs> <sukai> yang sabar ya, tuh, yang sabar, yang soleh gitu. <Sihak> nah, hada abun, berarti. Karena bapak saja hada abun. Ini seorang bapak, gitu kan? Nah, bapaknya dapat sifat. Nah, kalau ada sifat, berarti harus mengikuti yang disifati bentuknya. Kalau yang disifati itu bentuknya nakiroh, berarti, berarti dia juga nakiroh. Ya, abu atau libun, misalnya. Iya, ini seorang bapak yang, yang dia itu pelajar, gitu ya? Bukan. <sihak> tawilun oh, tawilun to ya boleh ya ini seorang bapak yang tinggi ya betul ya hada gimana tadi hada abun tawilun ya masyaallah santai ya tadi hanya pakai gua boleh ya cuma kita belum bahas ya tapi selama mubtada itu dia apa tadi ma'rifah itu boleh ma'rifah itu kan Isim misyaroh, ya kan? Kemudian yang yang yang sudah kita pelajari isim misyaroh sama yang beralif beralif lam. Nanti ada model lain nama orang, ada ada model lain yaitu kata ganti. Karena kalau kita bilang dia jelaskan orangnya, atau kamu atau saya atau kami itu orangnya jelas, ya. Nah berikutnya. Dzalika sarirun waliyun. Naam, dzalika sarirun waliyun. Waliyun gitu ya? Ya. ya. ya, artinya itu kasur yang mahal. Ya, itu kasur yang mahal ya. ya. Hadza rajulun tawilun. Hmm. Ini laki-laki yang tinggi. Iya, insyaallah santi. Hadza rajulun Hada gurufatun wasiatun Apa? Hada gurufatun wasiatun gurufatun. Kalau Hada pakainya uh, Gurufatun apa jenisnya? Hadihi gurufatun wasiatun ya. Namah Santi Hadihi gurufatun wasiatun Itu dia jenisnya harus seragam semua Hadihi muannas Gurufatun muannas Wasiatun juga muannas Namah Santi Artinya? Ini ruangan yang luas, ya, nak alasan. Ini ruangan yang luas. Ya, berikutnya. Hada zahrotun zakiyatun. Nah, zahrotun jenisnya apa? Muannas. Berarti? Kalau hada jenis, jenis jenisnya apa hada? Muzakkar. Kalau hada itu ini, tapi untuk muzak muzakkar. Kalau zahrotun dia muan muannas. Berarti pasangan ke itu. Harus dirubah dulu. Karena muktaad sama kobar harus sama jenis. Kalau kobarnya itu kobar mufroth, ya. Berarti kalau mau zahratun pakainya apa? Hadhi. Nah, mas santan. Coba sekali lagi. Hadhi zahrothun zakiyatun. Zakiyatun maksudnya? Harum. Harum. Oh, setahu saya zakiyatun itu cerdas ya. Mungkin Ati Rotun, kalian? ya? Naki rotun. Ati Rotun? Hmm. Ah, ha -ha, ya. Hazhi, Zah Rotun? Nasi Rotun. Ati Rotun. Ati Rotun. rotun. Ya, Ati rotun, Wangi. Ya, ya. kalau ya. Zakia Tun, Zakia Tun pakai Zai itu cerdas. Ya. Tapi kalau Zai apa ya? Harum. Harum ya? harum ya. Oh, kalau Zai. Oh, pakai Zai harum. Ya. Oh, nama Satya, faham saya? Enggak tahu nanti. <laughs> <laughs> ya. ya. Berarti hadihi Zahroh Tun Zakia Tun pakai Zaya. Hadat Tajirun Gonio. Ini pedagang yang kaya. Iya, ini pedagang yang kaya. Kalau pedagang biasanya gandengannya kaya ya. Mulai pedagang. Iya. Tilka baitun Tun Tilka baitun Nah itu Tun Tunnya kan dia tak tak apa namanya bukan ta'mar ta butoh. Oh, iya, iya, itu nam nam nam namanya namanya ta ta'mar butoh. Iya. baitun jamilah. Jami? Jamilun. Nah. Hadza coba sekali lagi. Hadza baitun jamilun. Nah. Santri artinya? Anu, ini rumah yang bagus. Ini rumah yang bagus ya, masyaallah. Jadi tunnya itu harus ta'mar ta butoh ya. Kalau dia merupakan muannas. Uh, kalau Taknya biasa itu kembali ke asal. Kalau baitun dia muzakkar tapi kalau bintun Muanas. Wala Walaupun sama-sama pakai tak Tak apa namanya Tak Mabesutoh Namanya tak yang terbuka Mar Marbut itu di, diikat Makanya dia namanya Marbutoh Karena taknya begini Diikat begini kan dia Tapi kalau tak yang seperti ini namanya tak Mabesutoh Terbentang ini Namanya tak Mabesutoh ya. Nah kalau tak seperti ini Sudah sudah jelas dia pasti Muanas. Tapi kalau yang seperti ini Kembali ke asal kalau asalnya kan dia muzakkar, tapi kalau memang dia maknanya yang muannas, maka dia menjadi muannas. Seperti antara baitun dan bintun, ya. Baitun zakar, bintun muannas. Kenapa bintun dia muannas? Eh, karena artinya anak perempuan, bukan karena taknya, ya. Nah, Santi berikutnya. Tilka halilatun tawilatun. Heeh. Nama Mas Santi. Art Artinya itu bis yang panjang. Ya, itu bis yang panjang ya. 6. Berikutnya. Haja kursiun sakilun. Oh berat ya. Berat Kursi yang berat. Ini kursi yang berat. 6. Mas Santi. Haja kursiun sakilun. The tongamun the viun. apa bu? Hangat. Hangat oh ya. Hadha to'amun da'fi'un ya. Nah Mas Santi Hadihi saydi so liyatun jadidatun mm -hmm. Ini apotik yang baru Ya Masya Allah Santi <laughs> Hadha alimun mashhurun Nah Art artinya Ini adalah ilmuwan terkenal Nah Mas Santi Hadha alimun mashhurun Hada jundiyun marilun. 6. Nah, artinya? Ini tentara yang sedang sakit. Ya, ini tentara yang sedang sakit ya. Hada jundiyun marilun. Tilka maktabatun wasiatun. 6. Nah, artinya? Itu perpustakaan yang luas. 6. Nah, Santilka maktabatun wasiatun. Dalika yadun nadi fa. Zalika Yadun Nadi Fun. Yadun, Yadun Mudakar atau Muannas? Muannas. Ya, Muannas dia ya. Kenapa? Kerpasannya. Karena dia ada dua. Ya, karena dia ada dua, dua. Ya, berarti tinggal digantian saja ke Muannasnya. Ya, tilka, tilka, Yadun uh -uh. Nadi Fatun. Naa Abbasan Tiasallahu ya. Ada Zuhur Harun. Ada. Zuhurun, Harun. Nah, nah. Ini zuhur cuaca panas. Iya, ini zuhur yang panas, gitu ya, masyaAllah. Santin. Iya, silakan. Dari kan Surtiun Tawilun. Enam. Artinya, ibu, itu pak polisi yang tinggi. Iya, masyaAllah. Sekarang pada seneng yang tinggi-tinggi ya. tadi Tawilun <laughs> ya banyak. MasyaAllah. Hadhi. Allah jatun. Artinya Allah jatun jadi datun. Jadi ya, artinya kulkas yang baru. Ini kulkas yang baru ya, masya Allah, Santi. Hada lah muladidun. eh, ya betul. Artinya. Oh, daro jatun dulu, oh, ya. Saya akan bawa kertasnya. Hadi daro jatun jamilatun. Nah. Uh, ini sepeda yang bagus. Nah, santai. Zalika lahmun ladhidun. Mm -hmm. Itu daging yang lezat. Nah, apa santai masyaallah. Zalika nah, lahmun ladhidun. Zalika waladun. Hmm. Dhalika waladun. Sebentar. Rofi'un apa rafiun ro rafiun tinggi maksudnya apa rafiun kurus oh, ha kurus kurus itu biasanya nahifun nahifun biasanya ya yang sering dipakai zalika waladun nahifun nahsan tabarakallahu fatihi hasanatun apa buah hadi hasanatun Ibadun Ibadun, Ibadun. Ibadun. Eh, Sekarang urusnya apa ya? Ibadun Ibadun Oh Ibadun <laughs> ya. Hadihi Ibadun Hasanatun Ya Masya Allah Artinya bu hadiah yang indah Ya ini adalah hadiah yang baik Ya Masya Allah Nah Dhalika baifun sabirun Artinya itu, itu tamu yang sabar ya, Masya Allah ya tamunya yang sabar ya <laughs> Bukan pemilik ke rumahnya Zalika da'ikun So birun So nya panjang dia Nam Tilka nafidatun So Artinya Itu jendela yang kecil Nah, masanti, Masya Tilka nafidatun so Ya berikutnya ya. Oh, Dari awal ya saya Ya sekarang diulang ya. lagi dari awal Hadha kolamun maksurun Ini pena yang rusak Ya ini pena yang ya. rusak ya, Masya Allah Hadha kolamun maksurun Hadha kitabun kabirun Uh -huh. Ini kitab yang besar, ya masya Allah. Santun nabar, kalau Ya alhamdulillah, uh, insya Allah sudah dipahami semua ya. Untuk masalah mutadak, khobar, sifat, ya. Berarti yang tadi kita bahas mutadak, khobar, dan sifat, ya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Sekarang berarti kita melanjutkan lanjutkan kaderibat ya. ya halaman 29 ya. betul? betul. Ya. Ya. ya kita mulai ya, ya. Uh, kita sekarang, sekarang masuk kata deri Bustani. Ya coba dicirikan kata deri Bustani. Kata deri Bustani. Bustani. Bustani. Bustani. Perintahnya? Ikrar. Ikrar. Ya, ya ikrar. Waktu bacalah dan. Tulislah ya ar-raqam al-awwal. Nomor yang pertama ar-raqam al-awwal. Apa ini? Al-khizana al tu al fil ghurfati. Al-khizana tu al-kabiratu fil ghurfati. Ya, berarti ini kalau lihat susunan kalimatnya namanya kalimat jumlah. Ismiyah ya. Ya, ya. Kalau jumlah is, ismiyah itu komponen terpentingnya harus ada mubtada dan khobar ya. Mana mubtada-nya? natu ya. Syaratnya mubtada dia harus ma'rifah. Isim ma'rifah itu eh, apa namanya? Isim isharah Kemudian yang ada alif lam, kemudian nama orang, kemudian domir dan juga isim istifham bisa dijadikan mubtada. Isim istifham ya, isim istifham itu kata tanya. Jadi pertanyaan itu semuanya isim kecuali hamzah dan hal. Ah sama hal itu dia tidak bisa dijadikan mubtada. Makanya kita bilang ahal dah, kolamun gitu kan? enggak bisa ah saja ah kolamun enggak bisa. Tapi kalau ainah Uh, Aynal kolamun dia bisa ya? Aynal kolamun bisa Tapi untuk A sama hal Dia itu huruf soalnya, huruf istifham Jadi kata tanya itu ada ada dua Ada huruf, ada isim Yang huruf itu A sama hal Selainnya I, isim ya. Maka kita bisa bilang Man hadah, siapa ini Nah itu mub mubtadanya mana man? Ya Uh, aina, aina Allah gitu kan? Di mana di mana Allah gitu. Apalagi yang sudah kita pelajari? Mahaja Ma aina sama man. Ya, kemudian al-khizana tu al-kabiratunya sebagai apa? Sebagai sifat untuk Al-khizana tu ya kalau dia sifat harus mengikuti yang, disi, yang disifati. Karena al-khizana tu pakai a dia juga pakai al. Karena al-khizana tu unnas ada tak marbutah maka dia juga al-kabiratu ya. ya. Karena al-khizana tu dia u pakai u belakangnya karena harokat akhir dari kata dalam bahasa Arab itu dia bisa berubah-ubah. Kadang kita bilang bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kadang kita bilang innallaha Allahah Kadang kita bilang Allahu la ilaha illa Allahu. Nah, jadi harokat akhir sebuah kata dalam bahasa Arab memang dia bisa berubah-rubah-rubah ya. Maka ini diperhatikan kalau dia sifat, perhatikan harokat akhir yang disifati apa? Kalau u berarti juga dia harus dibaca u. Kalau un berarti juga harus dibaca un ya. Naam, ilmu rufati sebagai khobar ya. Gitu khabarnya adalah maka huruf jumlah yang terdiri dari jar dan majrur ya jar itu huruf huruf jar e, kemudian isim setelahnya namanya isim majrur e, dia harus dibaca kasroh atau majrur ya jadi majrur itu e, sama dengan kasroh maksudnya terwakili e, apa namanya ya majrur itu e, umumnya kasroh tapi enggak semuanya kas kasroh ya Nama asalnya. Sekarang al-komisun-nazifu. As Nombor yang kedua dibacanya gimana? Al-komisun-nazifu atau al-komisu-an-nazifu. Ya. Jadi alif lam dalam pe pelafazan bahasa Arab alif lam itu harus jelas dibacanya. Karena alif lam ini memiliki pengaruh dan hukum. Jadi jangan kita baca al-komisun-nazifu itu enggak ada alif, alif lamnya berarti kalau kita baca alqomisu nazifu itu secara kaidah dia salah ya kan secara arti juga membingung membingungkan karena kaidahnya sudah salah jadi perhatikan dalam membaca alif lam karena banyak dari kita yang Uh, kayaknya menganggap enteng si alif lam ini gitu. Kadang terbaca, kadang ti tidak. Ya. Jadi cara baca alif lam sudah kita belajar. Ada alif lam samsia, ada alif lam komariah. Ya. Kalau diwasol, disambung, ya terapkan saja. Kalau dia itu alif lam samsia, berarti wasolkan langsung ke huruf setelahnya. Tapi kalau dia diputus, berarti A-nya dibaca. Hamzah namanya Hamzah, Hamzah wasol. Berarti ada A-nya setiap kata, ya. Kayak ini al-komisu an-nazifu. Berarti itu enggak diwasol kan? Karena ada A-nya setiap kata al-komisu an-nazifu. Tapi kalau mau diwasol, disambung kita bilang al-komisun-nazifu itu juga betul. Tapi kalau cuma al-komisu-nazifu, nah itu salah, ya. Nah. Alkomisuan nafsu ala sariri, tadi ya. Nah, artinya apa? Kemeja yang bersih di atas ranjang. Di atas ranjang, ya. Kemeja yang bersih itu di atas ranjang, ya. Ini model yang masih sama, kayak yang pertama. Nah, arrokom asalis ikrokro, ya. Kita tuh jadi itu ilmi badi. Ah santun al, al jadidu atau al jadidu fil hakibati. Maknaha artinya apa? Kitab yang baru itu di dalam, dalam. Ya, Iya, Allah modelnya masih sama ya. Nah, nomor keempat. Al-asrar Ah ad-darajatu al-qadimatu atau ad-darajatul al amal amamal baiti. Ma'naha sepeda yang lama itu di depan, di depan rumah ya. Sepeda yang lama itu di depan rumah. Nah, hasanuna. Ar-raqam al-khamis. Al-mal'u al-wasi. Al-sunnah Nah. Al malab al wasi'u atau al malabul wasi'u khalfal madrasati ya. Untuk pembacaan mat juga ini penting ya. Untuk pembacaan mat itu juga diperhatikan. Jadi mana yang harus panjang 2 harakat, 2 rakaat. Manaha hadza? Lapangan yang luas itu di belakang sekolah ya. Arraqam as-sadis Hadza <tuh> ma'hadun <tuh> kabiirun. Maknaha? Ini pesantren yang besar. Iya, ini pesantren yang besar. Kalau ini susunannya beda ya sama yang 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 5 kan dia mubtada, sifat, kemudian khabar. Khabarnya jar majrur. Kalau yang nomor 6? Mubtada, mubtada, dan sifat ya atau na'at ya khabar eh mubtada khabar nya khobar mufrad kemudian diberi si sifat atau na'at naham ar-raqam as-sab'i dzalika faslun nadhifun naham ha? itu, ya, itu kelas yang bersih itu kelas yang bersih dzalika faslun nadhifun itu adalah kelas yang bersih ar-raqam as-thamin naham Maknanya Ini adalah gambar yang indah Ar-raqam as-samit Eh salah, as-tasi' khutun hmm. Coba sekali lagi Mar-raqa Tilka sabburatun wasi khutun Ya itu, itu papan tulis yang kotor ya itu adalah papan tulis yang kotor memang biasanya untuk terjemah bentuk mukta khobar itu dia pakai adalah ini adalah seorang bapak gitu kan buku ini adalah baru karena kalau kita bilang buku yang baru ini jadinya sifat kan tapi kalau adalah jadinya khobar ya memang biasanya terjemahnya pakai adalah Al-Rakam nah, al ashir Al-Hadha waladun sobirun Wa adharika rojulun kabirun Al-Hadha waladun sobirun Wa adharika rojulun kabirun Ini adalah kecil Yang kecil, kecil dan itu Ya, ini adalah ya, anak laki-laki ya, kecil dan itu adalah laki-laki ya, dewasa besar Laki-laki ya. dewasa ya, ya sudah besar ya. <laughs> ya. ya. Nah, Ustazan tuh nabarakallahu fikum ya, ya. nah, insyaallah mafhumnya untuk at-tadri busani. Sekarang kita lanjut at-tadri bussalis. Coba ditirukan at-tadri bussalis ya. Perintahnya? Imlain Al, alnya dibaca. Kalau mau sambung sukun ketemu sukun kasih harokat kasroh. Imla'il jadinya. Ya kan dia im, imla itu kan sukun. Terus Hamzah hamzawasal kan dia juga dia sukun. Kalau dia itu wasal. Uh, kalau dia yang bukan di depan ya. Imla imla'il berarti. Ya imla'il coba uh, sekali lagi. Imla'il wa rohmati biustiari. Salimatil Munasibati Mima Yaliya, masya Allah. Imla al farawod itu kalau, di, kalau nggak diwasol. Imla al farawod atau imla il farawod, imla itu penuhilah atau isilah al farawod yang kosong. Yang kosong ini atau yang kosong itu berkhidar dengan memilih. Khidar itu memilih. Dengan memilih al-kalimah kata al-munasibah nah, ini al-kalimah al-munasibah berarti dia merupakan si sifat naat. Al-munasibah itu naat buat al-kalimah. -al Muktanya dia sama persis e, bentuknya itu alif alif lam, u, -u ta ta marbutoh gitu kan. Berarti sudah sifatnya. Al-kalimah al-munasibah kata yang cocok ya. Mimma yali dari apa-apa yang berikut ini. Kita baca dulu kata-katanya, silahkan. Taftulna, al kabi ya terus, wasi kun, al kosi ya, kawi lun, al aladhu, kosi Ya, nggak usah ditanya arti ya. Sekarang sudah. Sudah tahu semua Insyaallah. Sudah jadi orang Arab ya, Alhamdulillah. Ya, ar al-Awal, Al-Qalamu titik-titik Al-Qitaabi. Silahkan di sini. Al-Qalamu ha? Al-Qosiru. Al Al-Qalamu Al-Qosiru. Al-Qalamu Al-Qosiru. Ya, kenapa harus yang pakai Al? Karena Ya, karena ini sifatnya. Kan kita mau mensifatkankan pulpen titik-titik di atas meja, gitu kan? Ya, eh, di atas sama buku. Pulpen titik-titik di atas buku. Berarti titik-titiknya mau sifatnya untuk pulpen. Nah, perhatikan kaidah sifat. Kaidah naat bagaimana? Harus sama dengan yang disifati. Ya, berarti al-qalamu al-qathiru hal al-kitabi. Ya, masyaallah. Al raqam as-sani amal madrasatu baiti mm -hmm. ya al madrasatu al kabiratu amamal baiti sekolahan yang besar itu di depan rumah ya al raqam as-salis Ya, masyaallah. At-ta'amul ladhidhu fil ghurfatin. Nah, berikutnya, ar-raqam ar-rabi' Ya, dzalika faslun wasifun, ya. Kalau qasiratun boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kan sama-sama enggak ada liflam. Iya, karena faslun dia muzakar qasiratun dia muannats. Nah, masyaallah, afdalkunna. Berikut yang rakam Al Qamus. Hada hablun, namp. Ah, masya Allah ya. Ya, kalau cuma memperhatikan arti saja, ya. boleh saja kita bilang ini tali yang pendek, ya kan? Dan itu. Uh, apa namanya penggaris yang panjang tapi kita harus lihat kia kaidah ya masya allah. alhamdulillah berarti sudah paham ya untuk kaidahnya nah berikutnya kata dari burwa yang ditirukan kata dari burrobi perintahnya imlahil hmm. farqod ya masya allah Imla al-farawad atau Imla il-farawad Apa tadi artinya Im Imla il-farawad Istilah yang kosong ini Biwagi Kalau tadi biukhtiar ya Ikhtiar memilih, memilih. Kalau wadun itu meletakkan Berarti kalau biwagi apa Dengan meletakkan Kalimah itu art artinya ka? kata ya Kata yang cocok ya biwat il kalimatil munasibati ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arabnya apa? Jumlah ya. Balik-balik Jumlah ya. Nam. Maka rakamal awal alkitab ini jawab-jawabannya berarti macam-macam ya. Ya, Bapak silakan dibaca jawabannya masing-masing aja. Ya. Ya, silakan. Yuk kita kita baca Al Kitabu Al Jadi Du Bil Maktabati. Ya, Al Kitabu yang saya dengar Al jadidu Du ya. Ya, ada yang lain Al Jamilu ya. Yang lain Al Kabiru ya, betul. Terus ada lagi yang lain. Al-Qadimu, Al-Kitabu, Al-Jadidu, Al-Kabiru, Al-Qadimu Ya banyak sifatnya kitabnya Mas Huru Mas Huru, yang Masyuru, terkenal ya. Oh yang terkenal ya Al-Mash Huru ya, atau As ya. Syahiru Oh yang penting Al-Muhimu oh, Al Al ya. ya, Muhim pun terpenting Nah, mahasan tenang Al-Rakumasani Al-Ma'am makan sih. Mau apa? Al-ladziiz. Al-ladziiz. Makan itu apa nih. Makanan apa, apa tepatnya? Restorannya ya. Restorannya. Iya, kalau makan kalau makanan apa? To'am ya. Ya wajar karena memang bahasa Arab itu dia akar katanya itu sama. Makanya kita harus fokus ya. Kalau makan, jawab. Iya, masyaallah. Berarti itu Mikir berarti karena dia oh ada to'am ada ada ada mat'ah kan tahu kan berarti ada to'am ada mat'ah ya. Pokoknya mat ya. ya. kalau dia itu wazannya coba lihat, wazan itu simbangan, simbangan itu apa ya kalau dalam bahasa dalam kata itu parfats dan sekurnya. itu namanya wazan. Kalau dia seperti mad rosalu masjid matlamahun sama gak? Simbangan dalam kata dan sukunya mad rosalu perpatungan ya kan itu dari kata-kata Ba. Makanya dia maktabun gitu. Masjidun dari dari kata sajadah sujud. Kemudian madrasatun dari kata darosa belajar. Kemudian ini apa? matamun ya dari kata mama makan Ya, nanti e, jadi bahasa Arab itu dia e, sistematis. E, dia kalau menunjukkan tempat wazana ini dari akar kata ini gitu. Jadi dia enggak ada yang ngarang-ngarang Semuanya sistematis, ya. Nah, berarti isi-isinya Bani Al-Ma ta'amuhu waswasium. Al-Kabiru Al-Wasiu, ya. Apalagi An-Nazifu, ya masyaallah. As-Shahir apa? as Restoran yang lezat. Gimana nanti dia dijulati nanti restoran. Makanannya nah, Kalau restoran yang lezat itu Makanannya kan berarti ya. ah. Almatamu al-lazidhu Gak tau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin Gak ada masalah ya Tapi kalau bagi orang Arab mana gak paham deh ya. <laughs> Orang Arab bingung Ini restoran yang lezat Apa? Restoran yang lezat Almatamu al-lazidhu Ya mungkin bisa juga lah ya ah. Almatamu al al-lazidhu wala wala. <laughs> ya paling yang gajah ngomong juga paham. Maksudnya yang laser itu makanannya gitu ya. Naam. Ya berikutnya ar-ramsalis. Asatu jamilatu. Ya, yang lain al-kabiratu terus jaddatu. Al-qodimatu. Ya, al-qodimatu ya, dia disesuaikan dengan yang disifati. Sama-sama pakai tu, harus pakai tu, ya. Apalagi yang putih sih saya. Al bayidohu, bisa ya. Asa al bayidohu, tapi dia bukan abiyaduh bukan, ya. Karena kalau warna, bentuk ulangkar sama anusnya itu bukan dikasih tak merbutoh, tapi diganti wazannya tadi, diganti model uh, harokat dan sukunnya tadi. Misalkan abiyadun itu Abiyadu buat putih. Yang mudakar berarti yang muana mu jadi baydo, u, sofro, zarro, hamro. U. Nah jadi timbangannya sama dia ya, kan? Nah seperti itu bahasa Arab. Dia punya rumus, dia punya uh, dia punya wazan namanya. Ya. Jadi enak sebenarnya belajar bahasa Arab itu enak panduannya je jelas. Ya insya Allah. Dan yang paling menyenangkan lagi kalau kita niatkan untuk uh, meningkatkan ilmu kita ibadah kita berpah berpahala ya dari itu yang paling penting nah masa asatu al kabiratu apa lagi al jadi datu al qodimatu al ghaliatu alal jidari apa jidar ya di atas dinding nam harakat arabi' kana rasulun hadza faslun nadifun wasifun apa lagi apa? Sawiun, ya. Wasi, wasiun, ya. Kalau kalau luas itu panjang, wasiun. Tapi kalau kotor, wasihun. Nah itu, ya. Jadi kalau luas apa? Wasiun. Tapi kalau kotor, wasihun. Wasihun, gitu. Nah, wasiun sama wasihun, ya. Nah, berikutnya, arakam alkomis. Ya, tilka mila katun, ada yang goliatun, ada yang maksu ada? Jadi datun, jamia datun, nazi ya. Mashallah, santun nabar, tak mula Ya, alhamdulillah sudah. Ya, yang mana? Oh, oh ya, Amal Mahatoti ya bu ya. Ya, Amal, Amal Mahatoti di depan uh, stasiun Ya, Al Mahatta itu stasiun ya. Restoran yang dedi-dedi itu di depan stasiun. Ya. Ada pertanyaan? Ad-darsul awal sudah, ad-darsul tsani alhamdulillah, ada tsalis, ad-darsul rabi', ad-darsul khamis, ad-darsul sades, ad-darsul sabi'. Sekarang kita masuk Hadar susa min, masya Allah ya. Tinggal satu, tinggal satu kaidah ini untuk uh, masalah jumlah ismiyah. Tinggal satu kaidahnya ini. Jadi kaidah dari hadar susul awal coba diingat-ingat lagi sampai hadar susa -sa Ya. Nanti kalau kaidah ini selesai, itu alhamdulillah ibu-ibu sudah belajar jumlah ismiyah yang paling dasar sudah komplit. Jangan sampai lupa ya. Caranya gimana? Ya dimut. Ya sebenarnya ini uh, saya pengennya nambah ya uh, Cuman karena banyak juga yang gak hadir Jadi mungkin kita merojah dulu aja ya dari awal Kemudian nanti kalau memang masih ada waktu kita spill-spill sedikit lah gitu kan <laughs> ya. ya sekarang kita merojah dari awal ya Uh, yang pertama, saya baca bahasa Indonesia-nya, ibu-ibu silahkan diterjemahkan, uh, Akhwat silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Yang pertama ini adalah gunung. Hada Jabalun. Nah, ini adalah gunung Hada Jabalun, ya. Ini pelajaran pertama kita Hada Jabalun. Jabalun. Kalau itu adalah gunung. Zalika Jabalun nah, Ini adalah Taman Taman apa taman? Hadi Kotul Berarti kalau ini adalah taman Hadihi Hadi Kotul Ya, Hadihi, hadihi kotul. Hadi Kotul Hadihi Hadi Kotul kalau itu adalah taman. Nah, tilka hadiqatun. Naam. Tilka hadiqatun, ya. Kalimat seperti ini namanya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mana yang mubtada? Hadha Haja, hazihi, zalika dan tilka, ya dia dia, dia Ma'rifah ma karena isim isya isim isya roh sudah jelas kata tunjuk. Nah berikutnya ada mutada berarti ada kobar. Mana yang kobar? Jabalun, hagi Ya itu kobar. Uh, kobar yang merupakan bentuk mufrad tunggal. Ya kalau kobar bentuk mufrad harus sama jenisnya dengan mutada. Ya jadi ini mutada. Hai tulis pakai bahasa Indonesia aja. Ini namanya koh ho, kobar. apa tadi? Kobar mufrad. mufrad atau tung? tunggal. tunggal. Syaratnya, syaratnya kalau kobarnya mufrad atau tunggal antara muftadah sama kobar harus sama jenis. harus sama jenis. Ya. Kalau muftadahnya saja apa syaratnya? Isim? Isim syarat isim ma'rifah ya. ya salah satu bentuk isim ma'rifah adalah isim isyarah ya nanti kalau harus isim isyarah enggak bisa ngomong lain Bu tunjuk-tunjuk aja Ibu <tunjuk -tunjuk ya yeah. isim ma'rifah kalau syaratnya khobar mufrad dia nakir nakir ya karena kalau dia jadi ma'rifah dia jadi sifat ya enggak kalau khabar itu dijadikan ma'rifah, maka dia jadi mensifati mubtada enggak jadi menghabarkan ya. Nah, sampai sini jelas ya. Kemudian berikutnya, apakah ini gunung? Ya, ini gunung. Haadza jabalun. Naam, haadza jabalun. Iya. Haadza ya. jabalun. Naam, haadza jabalun. Apakah itu kebun? kebun? Ya, ya, itu kebun. kebun. Nah, apakah itu? Ahadilka hadi cotton enam tilka hadi ya. Tadi apa? jabalun. Ya, ya. Ini masih sama kayak yang ini ini bagian Bersama, satu ya. Ini bagian dua. Ini masih sama kayak bagian satu, cuman bedanya ada huruf istigham, ya. Namanya huruf istigham. Jadi dia nggak ada ngaruhnya ke, ke kalimat selain mengartikan saja, ya. Huruf istigham dia. Ya, sekarang eh, apakah Apakah itu gunung bukan itu sungai? Apakah itu gunung bukan itu sungai? Ha? Apakah Adalika Jabalun? La Adalika Jabalun. Apakah itu gunung bukan itu sungai? Ahada Jabalun. Azalika jabalun Itu kan Azalika jabalun La zalika nahrun Azalika ya. jabalun La zalika nahrun Makanya Ada salah satu ulama yang bilang Orang yang mau belajar bahasa Arab Itu akan meningkatkan kecerdasannya InsyaAllah ya, Karena otaknya dilatih ini Mikir, karena bahasa Arab itu pakai KI, pakai KI dah, ya. Nah, berikutnya apa ini? Ini, uh, ini pohon. Pohon? Pohon apa bahasa bahasa Arabnya? Sajarotun, ya. Mahdi. Sajaratul, ya. Mahadihi, Hadhihi, Sajaratul. Apa ini? Ini po pohon. Ya, mukcadanya yang ini, ini kobarnya. Mukcadanya, ini kobar. Uh, kalau ini, kalau pertanyaan. Uh, mubtadanya menyesuaikan yang di depan. Mahalihi itu jawab, jawabannya apa? Pohon kan? Jadi ini sebagai mubtadanya, ini kabarnya gitu jadinya. Kalau belum paham nggak apa-apa, ini saya jelaskan aja. Ya, jadi kalau kita pakai pertanyaan, mana yang mubtad itu yang menjawab pertanyaan itu, yang mewakilkan jawaban pertanyaan. Ya. Kayak misalnya kita bilang, Kaifah Luka, bagaimana kabarmu? Ali bikoirin. Uh, kabarku Alhamdulillah baik, tu ya. Nah, muktaranya nah, yang ini. Karena Kaifa baga bagaimana, bagaimana keadaanmu? Pertanyaan ini uh, apa? Baik ini menjawab Kaifa, gitu. Eh, tak usah lagi nanti ibu bingung. <laughs> Ya, belum sampai sana ya. Yang gampang-gampang aja -gampang, like, dulu. Ya, nomor berikutnya, pohon yang besar ini di kebun. Pohon, pohon yang besar ini di, di kebun. Rotu di ha. Ha. Fil hadi fil hadiqati ya. Yeah. Jadi, asyjaru Al-Kabirotu Fil-Hadi Fil-Hadi Fil-Hadi-Koti ya. As-Sajarotu Al-Kabirotu Fil-Hadi-Koti Ini Muptada Ini sih sifat ya naat. Ini baru Ini huruf Jar, ini Majrur Dan dia merupakan Khobar Ya kalau kabarnya jermajur atau pokoknya selain yang mufrad itu nggak perlu memikirkan masalah jenis ya. Ini adalah e, pohon yang tinggi dan itu adalah bunga yang indah. Lah. <raga wufunda marsalam> <gülüyor> ya. <umba> Hadhi well sajarotun. <upward> Tawilatun ini adalah pohon yang tinggi, gitu kan? Dan itu adalah bunga yang indah. Tawilatun. Wah. Hah? -ha. Dan itu Quatilka Zahroton Jamilatun. Ya. Ini saya tulis agak panjang aja biar nyambung. Azhi Sajroton. Awilatun wakilka zahratun jamilatun Eh uh, apa namanya? Gunung yang gunung yang besar itu apa kira-kira? <laughs> jauh. Ya, gunung yang besar itu jauh dan uh, taman yang yang luas itu dekat gimana al tazal al jagalu al, -Jabiru al, -Jabiru al, -Jabiru al, -Jabiru al -Jabiru dan taman yang luas itu dekat ba wal hadi yang luas apa Allahu Akbar. Kori? Kori tu apa? Kori batun. Kori batun. Ya, kenapa kori batun? Ya, karena ini khobar kan? Batun? Karena kori batun itu khobar muh, khobar mufrad. Ya, khobar mufrad harus sama jenis dengan mu Ya, karena kori batun khobar. Mufrod, karena dia yang menghabarkan al, al kan? Nah, dia bentuk khobarnya khobar muf, Mufrod, khobar tunggal Jadi kalau dia khobarnya tunggal, harus sama jenis dengan Mubetada mub, ya. Al-Jabalu Al-Kabiru Ba'idun Wal-Hadiqotu Al-Wasiatu Ya, Kalau ini, dia sebagai, sebagai apa ini? sebagai sifatnya ya. Makanya di sini al-kabiru menyesuaikan al jabalun Di sini al-wasiatu menyesuaikan al-hadiqatu ya. Ya, sekarang uh, yang pakai istifham. Siapa ini? Siapa ini? Man Ya, man ini adalah seorang dokter. Bun, ya. Man haza Toby ibun ya. Manhada Haza Toby uh, Ini adalah dokter yang baik. Baik Hasanun ya. Atau Toby ya. Haza Toby ibun atau Haza Toby Hasanun ya. Dokter yang baik itu uh, di di rumah sakit. Gimana? Nah, Yang baik Hattawibu <tuk tangan> Alhasanu Fil Mustasfa ya. Fil Mustasfa Oh ya, untuk mustasfa dia memang tidak bisa berubah Nggak usah mustasfa Nanti bingung <laughs> di dalam masjid saja. At-tabibu al-hasanu fil masjidiyah. Tadi pertama kita bilang man hada, gitu kan? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Ini adalah seorang dokter yang baik. Hadza tabibun Hasanu Dokter yang baik ini di dalam masjid. At-tabibu al-hasanu fil masjidiyah. Eh dokter yang baik itu Oh, dokter yang baik itu kaya gimana? At-thobibu al-hasanu ghoniyyun, ya. ya. Kalau dokter perempuan, dokter perempuan yang baik itu kaya. Ya. At-thobibatu al-hasanatu ghoniyyatun, ya. ya. Jadi, kalau dokternya laki-laki, at-thobibu al-hasanu Al-Hasanu Ghaniyun Kalau oh, dokter ya perempuan At-tabi batu Al-Hasanatu Ghaniyatun yeah. uh, Aina Al-Qolamu Eh salah, saya baca bahasa Arabnya ya <laughs> uh, Di mana? Jam itu, jam itu di atas dinding. Nah. Alil dari ya itu juga maksudnya selain kaidah terus juga kita harus memperbanyak kosakata. Ya. Kaidahnya tahu nih ini bahasa Arabnya apa ya? Kebuyar. <sukur> <tuh> <laughs> ya, masyaallah ya. Nah, aina sa asa atau halalji dari nama santun, nama sya Allah sudah bisa apa namanya itu safahisa itu lisan. Nah, biasanya kalau sudah bisa lisan itu lebih eh, apa namanya kemampuannya lebih di atas orang yang baru bisa tulis tulisan, ya. Masya Allah, berarti sudah insya Allah sudah mahfum yang dipelajari, ya. Jangan jangan lupa terus ber, berlatih ya terus berlatih karena ilmu itu memang sifatnya demikian. Kalau kita tidak datangin, dia akan per pergi ya. Biar apa ya biar kita itu kerjaannya menuntut ilmu terus. Itu merupakan kasih sayang Allah ya. Memang ilmu itu semuanya harus dimurah jah. Ya. Sedangkan kita aja yang ibu-ibu yang biasa masak. Satu tahun enggak masa itu. Gimana rasanya? Lupa kan? Nah, itu cuma perkara masa ya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Fi. Ya, ya karena dia akhir-akhirnya itu bukan bukan huruf fa. Akhirnya itu dia ada namanya alif pengkok. Kan tulisannya dalam mustasfa gini ya. Nah, lihat tulis-tulisannya, huruf akhirnya apa? Alif bengkok. Nah, setiap kata yang huruf akhirnya alif bengkok gini, memang dia enggak bisa kelihatan perubahannya fa, fi, fu, enggak bisa. Tapi hakikatnya dia itu berubah cuman tersembunyi. Sama kayak Musa. Nah, Musa juga kan? Pernah enggak kita dengar Musi, enggak pernah? Ada Musu, enggak pernah? Ya, sama pokoknya setiap yang belakangnya itu bukan eh, yang belakangnya tuh alif bengkok begini. Ini namanya alif bengkok ya. Kenapa bukan bukan ya? Karena sebelumnya fathah. Ya, ya jadi membedakan ya. antara alif bengkok sama ya. Kalau ya itu sebelumnya kasroh. Ya. ya. Uh, tapi kalau dia sebelumnya fathah itu namanya alif beng bengkok atau namanya alif lazimah kalau dalam bahasa arab. Ya mustasfa musa balai lagi. Uh, apa -apa? Ya, alif itu juga alif, ya. Alif itu alif walaupun dia bengkok. Karena alif itu ada ada tegak, ada bengkok. Tinggal lihat aja sebelumnya fathah berarti dia ha ah, alif. Yes. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau enggak ada pertanyaan, kita spill adl susamin sedikit aja. Eh, uh, adl itu saya jelaskan sebentar. Oh, ini belum saya foto, ya. Coba perhatikan kebapan tulis kita masih di bentuk jumlah ismiyah, ya e, Kalimat yang diawali isim, ini model baru lagi nih Biasanya Bimu senang kalau ada model baru <laughs> Ya, kemarin kita sudah belajar tentang isim ma'rifah sama isim Nakiroh kan Dan terakhir juga kita sudah bikin Khobar yang isim Nakir, eh, Khobar Muqtad Maka dia berbentuk isim Nakiroh ya jadi yang kita tahu kan kalau dia isim nakiroh itu bisanya kita taruh di khabar mufrad, gitu. Nah kalau bentuk nakiroh mau kita taruh di muftada, berarti harus dijadikan apa? Ma'rifah. Karena syarat muftada harus ma'rifah. Ma'rifah itu jelas. Kalau nakiroh itu masih umum. Kalau ma'rifah dia sudah sudah khusus, sudah jelas. Nah sekarang kalau kita mendapati kata babun kalau kemarin kan paling ini bisanya kita jadikan hobar kalau tetap, tetap nakiro atau kalau mau dijadikan eh, apa namanya mau maka harus di, ditambah al ya biar dia jadi buku e eh, pintu ini gitu kan harus ditambah al nah sekarang ada cara lain untuk menjadikan Isim yang umum itu menjadi khusus atau menjadi jelas, tapi bukan dengan al. Karena kalau dengan al kan terbatas buku ini, buku itu, buku ini, buku itu gitu kan? Nah, sekarang ada cara lain bagaimana menjadikan yang tadinya nakirah menjadi Makrifah ya. Caranya adalah dengan menyandarkan kepada isim yang sudah jelas. Jadi, babun pintu Pintu yang mana? Gak jelas kan? Nah, pintu ini kita sandarkan, kita tempelkan kepada kata yang sudah jelas. Contohnya kata al-masjidu, masjid ini, jelas nggak? Masjid ini jelas kan? Nah, sekarang kalau pintu itu kita sandarkan kepada masjid ini, artinya jadi pintunya masjid ini, jelas nggak? Jelas ya? Yang tadinya babun, nggak tahu pintunya yang mana. Nah. Kita mau jadikan pintu ini jelas Caranya yang pertama bisa dengan pakai al Al-babu pintu ini Bisa juga dengan disandarkan kepada kata Yang dia sudah jelas Contohnya al-masjidu Jadi bacanya babul masjidi Pintunya masjid ini Dia bukan sifat bukan Hanya menyandarkan diri saja kepada masjid tersebut ya. Ini namanya idofah penyandaran Mudhof sama mudof ilaih kalau belajar ido penyandaran itu enggak boleh satu. Gimana satu mau, mau bersandar ke mana dia, gitu kan? Harus ada yang disandarkan. Makanya dia harus lebih dari satu katanya. Dia pakainya minimal dua, dua kata, ya. Nah, ya, itu nanti. Itu kaidahnya ada nanti, ya. Nanti kaidahnya kita jelaskan. Apa, apa saja sih uh, yang harus dilakukan, gitu kan? Apa saja yang harus dilakukan kalau kita melakukan penyandaran, gitu kan? Kalau kita melakukan penyandaran itu kita harus bagaimana? Gak boleh gede gitu. Nanti yang disandarin jatuh, gitu kan? Atau minta, minta izin dulu yang saya nyandar ya, gitu kan? Ya sekarang saya mau tuliskan ini aja definisinya. Al-Idofah itu apa Ya silakan. Yang apa Ya nanti kita bahas Kalau masalah ini nanti kita kita bahas, bahas tuntas nanti Sama kita insya Allah ya. Kalau masalah Al-Idofah insya Allah Dibahas tuntas Hmm, jadi saya tuliskan ringkasnya saja ya Penyandaran itu adalah Kita memakai dua kata Memakai dua kata Yaitu kata yang pertama Disandarkan Kepada kata yang kedua namun maksud atau maknanya hanya satu kata saja. Jadi kita memakai dua benda, dua kata, tapi yang kita bahas cuma cuma satu. Kita pakai kata babun ya kan, sama almasjid, ada ada pintu, ada mas masjid. Tapi yang kita maksud apa? Pintunya doang kan? nggak ada yang kita maksud nggak ada masjidnya cuma pintunya aja yang, yang sedang kita bahas nah itu maksud dari idovah ya jadi kita memakai dua kata kata yang pertama disandarkan kepada kata yang yang kedua tapi yang kita bahas itu cuma satu kata pintu aja kita nggak bahas masjid karena nanti kita bilang pintunya masjid itu besar gitu kan berarti yang kita bahas apa pintu doang Masjid ini cuma buat nyandarnya pin, pintu, biar je, biar jelas. Nah itu e, bentuk idofah demikian. Ya, silakan itu dipahami. Sudah paham, paham ini? Sudah? Ya, kalau dia sudah bersandar kepada isim yang jelas, maka pintu ini dihukumnya ma'rifah juga ya, walaupun dia nggak ada alif lamnya ya kan? Ini hukumnya, hukumnya pintu ini dia merupakan isim ma'rifah. Jadi dia sudah boleh dijadikan mubtada. Jadi kalau babun saja enggak boleh. Nah, terus kalau kita mau melakukan idhofah itu apa saja yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi yang pertama itu harus memakai lebih dari satu kata. Jadi katanya minimal dua, dua. ya seperti ini ada babun ada almasjidu. Ini yang pertama. Yang kedua, eh, ya, ini kata pertama, ini kata pertama, ini kata ke kedua. Kata pertama dia tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada al, dan tidak boleh ditanwin Jadi dia kalau babun berarti jadi babu. Bukan babu ya, babu. Dia nggak boleh ada alif lam, boleh tan, tanwin. Namanya kata yang pertama ini adalah kita sebut mudofun, yang disandarkan. Mudofun itu yang disandarkan. Artinya mudofun. Kemudian kata yang kedua. Itu dia kalau mau jadi isim ma'rifah Harus yang pakai alif lam Ini Harus yang pakai al Biar jadi isim Biar jadi ma'rifah atau jelas Atau khusus Satu Ini satu Yang kedua Kata yang kedua berharokat kasro atau majrur menjadi majrur atau berharokat kasro. Ini kita sebutnya apa? Mudhofun nilai yang disandarkan kepadanya. Kalau mudhofun yang disandarkan. Karena babun kata yang kita sandarkan kan Kalau almas masjidu apa Kata yang disandarkan kepadanya babun Ya enggak Makanya namanya mudofun ilaihi Disandarkan kepadanya Gitu Ini kata yang disandarkan Kalau ini kata yang Disandarkan Kepadanya kata pertama Ya, katahan disandari. Nah, ini kaidahnya ya. Yang pertama namanya mudhofun. Mudhof itu dia tidak boleh ada al, tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh ada al, tidak tidak, tidak boleh ber, bertanwin. Tadi yang di kertas itu kan ada qolamun, kitabun, faslun, khizanatun, abul semuanya itu kan masih nakirah kan nah sekarang coba nanti belajar dijadikan makrifah tapi bukan pakai al dijadikan dia itu jelas misalkan kitabun kolamun buku kalau al kitabu jelas memang buku ini buku itu tapi kita mau uh, pakai yang model idofah misalkan bukunya eh pulpennya murid ini jelas gak? Ada kolamun, ada atolibun. Ada kolamun, ada atolibun. Kenapa kita pakai atolibun bukan tolibun? Biar uh, pulpennya ini jelas. Pulpennya murid ini. Kalau misalkan kita pakai tolibun saja, di sini ada kolamun. Kemudian kita ngambilnya tolibun. Kolamun dia jadi mudoh. Tolibun mudah-mudah mulai harus majdur tolibin. Ini bisa kalau amu tolibin pulpenya murid, tapi masih belum jelas murid yang mana ya kan? Ya enggak. Nah itu. Kalau kita enggak enggak pakai kasih alif lam di sini, sama saja dia masih nakhi nakhiro. Jadi masih enggak bisa dibuat mubtada. Makanya kita sandarkannya kepada kata yang sudah jelas biar barang itu je, jelas. biar sesuatu itu je, jelas. ya. kalau mutolibi pulpennya uh, murid ini, pulpennya bapak itu bisa kan? pulpennya kelas ini bisa. tinggal disandarkan aja. yang kira-kira wajar menyandarkannya ya. ya sampai sini paham? masya allah ya. Uh, nanti di rumah di lihat lagi, dires, diresapi lagi, kemudian latihannya banyak di sini. Dibikin aja semuanya. Jadi jelas dengan penyanda penyandaran, ya enggak? Kalau kaidah ka itu gampang, 5 menit selesai. Tadi saya menjelaskan kaidah cuma 10 menit. Coba kita lihat latihannya ya. Karena latihannya itu yang menentukan bagaimana kita bisa menerapkan kaidah tersebut, bagaimana kita bisa memahami kaidah tersebut, ya. Bagaimana kaidah tersebut bermanfaat itu dengan latih latihan, sama lah ilmu itu butuh A, amal, sama kaidah itu butuh latih latihan. Ya silakan uh, ditulis sampai selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Nanti habis ini kita tutup. Uh, insya Allah pertemuan depan kita ulang lagi Insya Allah, karena banyak juga yang belum paham ya. ya, tapi bagi yang sudah paham kasih tahu yang yang, yang hari ini enggak masuk Nanti kalau nanya, jelaskan ya ini Ada, PNL latihan yang ini ah, Nah, latihan yang ini kan ada tuh Polangun kita pun yang, yang paling pertama kan bentuknya Naki Rosmuah Oke yes, sebentar ya yeah. gimana sebentar Bu saya. <laughs> ya sebentar saya jelaskan dulu PR-nya PR ya nanti uh, Ibu kemudian Ibu ya. Jadi PR-nya itu Difahami kaidahnya, kemudian coba latihan ini yaitu kata yang nakiroh Kemudian kita jadikan ma'rifah dengan disandarkan. Ya. Uh, kata yang buatnya kata yang disan yang disandarkannya katanya bebas, yang penting wajar aja gitu loh, jangan bukannya bunga itu kan lucu, <laughs> atau bukunya kebun itu, nah itu kan lucu namanya, ya. Jadi kata penyandarannya itu bebas, yang penting wajar, eh, wajar aja gitu ya. ya. Ya silahkan ibu kalau mau bertanya. Uh, kalau sifat kalau sifat jadinya sifat nanti nah, Jadinya mensifati Iya ya. dia harus sama-sama isim Jadi memakai dua isim isim, uh, isim itu maksudnya kata benda Jadi benda sama benda Kita memakai dua benda Tapi yang kita maksud satu benda Nah itu lebih, lebih jelas ya kayaknya Kalau bahasanya gitu ya Jadi kita memakai dua benda Tapi yang dimaksud satu ben benda Ini dikasih di di di benda aja Memakai dua benda benda yang pertama disandarkan kepada benda yang yang kedua. Dia harus benda memang. Namun maksud atau maknanya hanya satu benda saja. Afwan ya, ya, jadi eh uh, hapus-hapus Ibu. Ya, sudah Ibu, pertanyaannya sudah? Dah, ya istilahkan Ibu. Ya, jadi disandarkan Bu. Kalau mun kita ada pulpen. Kemudian kita ada at-thalibu. Oh, ada murid. Nah, ini kan bendanya dua, ada, ada benda pulpen, ada benda mu murid. Kemudian pulpen bisa sandarkan ke murid. Nah, caranya gimana? Yang pulpen kolamun enggak boleh pakai tan tanwin. Berarti ulnya dibuang, cuma kolamu aja. Terus enggak boleh dikasih alif lam. Nah, kemudian yang at-thalibunya itu dia ee uh, harus yang pakai al. Ini sudah sudah pakai al kan? Kalau tadi kita nemunya tolibun, berarti kasih al dulu. Nah, kemudian yang kedua dia harus dibaca majdul dengan kasroh. Berarti kalamu atolibi gitu. Ya, yeah. pulpennya murid ini. Ya, yeah. dibalik gimana bu? <laughs> Dibaliknya pulpen. Oh. Loh. Bukan bukan dibalik Bu. Disandarkan gitu aja ya. Disandarkan ya. Disandarkan. Ya, ada pertanyaan lain? Enggak? Kok lesu semua ya. Bisa dipahami ya? Kayaknya yang dimaksudkan beliau kalau dibalik itu kalau di belakang menjadi cobar maksudnya Ya tapi kan itu nggak bisa jadi hibah atau ibu kolaborun nggak bisa. ya Jadi memang bukan dimana ya, disandarkan ya. Polisi tentara itu termasuk kata benda ya. Contohnya, oh surtiyon, oh iya, polisinya kantor ini, boleh nggak? Nah gitu boleh. Atau polisinya anak ini, apa polisinya bapak ini, bisa kan? atau polisinya guru ini bisa kan ah polisinya negara ini bisa ya kalau misalkan tentara tentaranya Indonesia bisa tapi tuh kalau Indonesia jangan pakai tentaranya guru ini gitu aja yang bisa bisa aja lah ya Sebe sebenarnya banyak, cuman karena kita masih terbatas Ya kita sesuai keterbatasan, gitu kan, sesuai kemampuan Sebenarnya bisa kalau kita bilang tentaranya Muhammad, itu bisa Karena Muhammad itu kan jelas kan Sama kayak Al-Masjidu Masjid ini, dia sudah ma'rifah jelas Muhammadun juga jelas Itu si Muhammad, gitu kan Tentaranya Muhammad boleh sebenarnya Jadi Jundiyu Muhammadin, jadinya gitu Cuman karena kita masih terbatas Uh, pelajarannya ya sebatas yang sudah kita pelajari saja dulu ya. Ya, betul. Dia enggak boleh pun, Bu. Yang mudhof dan yang belakang jadi majrur, ya. Yang penting Ibu-ibu di sini tuh kenal dulu mudhof uthofil itu yang kayak apa sih gitu loh. Maksudnya itu apa gitu aja ya. Kalau untuk lengkapnya itu memang butuh proses panjang, Bu. <laughs> ya. Yang penting mengenal apa itu bentuk mudof mudofila. Itu bentuk idofah. Bentuk idofah itu isinya mudof dan mudofila. Ya, ada pertanyaan lain? Ya betul. Ya betul. Ya. Betul. Ya. ya. Untuk ini babul masjidik kabirun pintunya masjid itu besar. Berarti kabirunnya sebagai apa? Kabar. Ya. Karena dia menghakarkan mu tadak. Ya, ya, nah ada pertanyaan lain? Kayak Insyaallah, nggak ya? Bu, kalau sudah mikir lemes kayaknya. <laughs> Jangan takut mikir, Bu. Mikir itu adalah olahraga, olahraganya otak, ya. Itu menambah uh, kebaikan, kebaikan otak kita, kebaikan jiwa kita gitu kan sama mikirnya bermanfaat ya yang zuhur uh, boleh iya termasuk kata pendek zuhurnya hari kamis betul kan ya atau zuhurnya hari ini bisa zuhurnya hari ahad menyenangkan atau panas atau dingin atau hujan kan bisa Ya. ya, ya betul. Zuhurul Ahadi gitu misalkan. Ya, masyaAllah ini pelajaran sampai sini itu sebenarnya sudah lumayan tingkatannya. Ya, jadi ya memang kita itu kalau mau lebih tinggi harus lebih berusaha gitu kan. Ya, tapi tetap tersenyum ya ibu-ibu ya. <laughs> Di rumah tetap tetap tersenyum. Jangan. Eh, apa? Kita belajar kebaikan Maka harusnya eh, Hasilnya juga itu kebaik Kebaikan ya. Kalau misalkan kita Belajar kebaikan tapi beban Kemudian hasilnya menjadi tidak baik Mungkin ada yang perlu dikoreksi ya. Kalau kita belajar yang kebaikan Maka hasilnya itu harus kebaik Kebaikan Kalau ternyata hasilnya tidak kebaikan Maka perlu ada yang dikorek, dikoreksi Mungkin dikoreksi dari sisi niat Dari sisi hati Gitu kan Nah, Amir. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Kalau nama orang dia sudah jelas dengan nama tersebut, ya, nggak perlu pakai al. Ya. Ah, tetap dirubah. Walaupun nama orang, karena kalau ini, kalau ini kan harus yang pakai al itu biar jelas nah kalau nama orang dia sudah jelas kan berarti kaidah satunya sudah centang maksudnya sudah terpe terpenuhi Kaidah dua harus terpenuhi juga Hah. muhammadin ya kalau dia nggak ada al dia bertanwin muhammadun nggak ada al muhammadun muhammadan muhammadin sama kayak tolibun toliban tolibin tapi kalau tolibun ada alnya masuk al tanwinnya harus dibuang Atolibu, atoliba, atolibi, gitu kaidahnya ya. Jadi al itu nggak nggak mau sama si tanwin. Tapi kalau nggak ada al, kaidah asalnya isim bertanwin. Kaidah asal walaupun nanti ada beberapa isim yang tidak bertanwin. Ya, ya. ya. Karena kaidah isim itu dia bertanwin, ya. Makanya kita kalau kalau kalau gimana, kolamun kitabun, masjidun, gitu kan? Saburatun, maktabatun, karena kaidah isim pertama, awal sekali, isim yang masih sangat dasar. Ya, kalau kita bilang yang masih keluar dari baru bayi baru lahir, gitulah ya. Itu isim itu bertanwin secara garis besarnya. Nah, eh, nanti kalau dia tidak bertanwin, berarti ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah kemasukan al Salah satu sebab isim tidak bertanwin, ya, karena isim yang asal yang masih baru Belum masih asli Isim yang masih, masih.